Kalau kita pengen bahagia dalam hidup Tips sederhana pertama itu adalah Hidup kita ini Allah yang urus Maka udah percaya aja sama Allah Apapun yang Allah suruh, lakukan saja Enggak mungkin perintah Allah itu membuat kita rugi Apapun yang Allah larang, tinggalkan saja Enggak mungkin ya Allah larang itu menguntungkan kita Enggak mungkin Kalau Allah ngelarang sesuatu, pasti itu ngerugiin kita dan kalau Allah nyuruh sesuatu, pasti itu nguntungin kita. Percaya aja sama Allah. Nanti Allah arahin kemana aja hidup kita, terserah Allah mau mengarahkan kemana. Aduin aja dulu, ya Allah saya ada masalah kayak gini, udah tenang. Begitu kita udah ngadu ke Allah, tenang aja. Tinggal kita tunggu bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita. Dan caranya selalu bikin kita takjub. Cara yang kadang-kadang kita gak pernah menduga-duga.